الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله الحمد لله الذي اجلسنا في مجلس سيدنا محمد. الحمد لله،, الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق Wa'l-hadi ila siratikal mustaqim Wa'ala alihi wa sahbihi haqqa gadrihi wa migdarihi Amma ba'du yang saya muliakan para asatir Para alim ulama dan ketua yayasan Majlis atau az yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panitia khusus Tahun ini peringatan maulid Yang sangat luar biasa Di adzikrah ini mudah-mudahan Ini pencerahan yang luar biasa dari Allah Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wabil khususil khusus, Bapak-bapak, ibu-ibu Hadirin dan hadirat pecinta Rasulullah Mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan nanti dinantikan oleh Rasulullah. Paling tidak di dunia dapat mimpi Rasulullah dan mudah-mudahan kelak nanti bisa masuk surga bersama Rasulullah. Ini yang kita harapkan ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ketika kita mengadakan peringatan Maulid bukan hanya sekedar ritual-ritual biasa, tidak dan tidak Tadi kita mendengarkan kori kita yang sangat luar biasa Yang tiga-tiganya sangat luar biasa Apalagi pakaiannya tadi pakaian apa? Kok banyak yang gak lihat terbanyak? Pakaiannya Kok ibu-ibu yang banyak lihat? Bapak-bapak gak kelihatan? Apa saru? Atau tadi ke bawah arus? Pakaiannya Bapak-bapak dulu dah Pakaiannya Tanda cinta sama negara Republik Indonesia insyaallah Bukan seperti yang didengung-dengungkan saat ini Betul apa betul? Kita cinta merah putih Cinta apa tidak? Cinta apa tidak? Menghormati apa tidak? Menghargai apa tidak? Inilah kita umatnya baginda Nabi Muhammad It, itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ini datang tadi dibaca dengan bolak-balik bolak-balik laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun tidak berhenti di situ liman kana yarjullah liman kana Wal Akhir Garis bawahi kalimat ini Barang siapa yang meminta rahmatnya Allah Meminta ridhanya Allah Meminta karunia Allah Minta sehat dari Allah Minta rizki dari Allah Minta hidup bahagia dari Allah Minta mati dalam keadaan husnul Mintanya sama siapa bu Kalau minta husnul khatimah Ada enggak dokter husnul Khotimah? Kalau dokter gigi ada, kalau dokter pusing ada, kalau dokter jantung ada, sakit jantung, minta sehat jantung, minta ini, minta ini, itu pun yang menentukan Allah, tapi ada, tapi kalau minta husnul Khotimah, mintanya sama siapa? Nah, ini yang kita harapkan. Makanya di sini liman kana Ya rejulloh Tidak cukup minta sama Allah Minta apa? Tidak disebutkan Ini bahasa Al-Quran Tidak disebutkan Minta apa? Minta dunia dan akhirat Minta kebahagiaan dunia dan akhirat Liman ka'ana ya rejulloha. Kita pengen sehat Yang menyehatkan kita siapa? Yang memberikan kita duduk di matelis ini siapa? Yang menjadikan Indonesia merdeka siapa? Dengan rahmat Allah. Ini luar biasa. Rasulullah jangan main-main. Makanya ketika kita menghidupkan Rasulullah dan sunnahnya Rasulullah itu jaminannya surga. Bukan surga biasa, surga yang paling istimewa. Yang mengatakan adalah Rasulullah, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil Jannah, kata Rasulullah Barang siapa Tema kita tadi dikatakan menghidupkan sunnah Untuk meraih maghfirah Allah dan syafaat Rasulullah Maghfirah Allah Bisa diberikan Tapi untuk apa Masuk surga Masuk surga berbeda-beda Ada yang kelas satu Ada dua Ada tiga Ada yang kelas paling pun Namanya Yang disitu ada Rasulullah Bagaimana kita untuk masuk surga yang paling tinggi Inilah dikatakan Man ahya sunnati Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Menghidupkan Itu adalah tanda-tanda orang cinta Bagawa man ahya sunnati Fakat ahabani Barang siapa yang cinta kepada Barang siapa yang menghidupkan sunnah Itu adalah tanda-tanda cintanya kepada Rasulullah Barang siapa yang sudah cinta kepada Rasulullah Kata Rasulullah Aku yang menjamin Aku yang menjamin Bukan hanya sekedar masuk sorga Tapi nanti masuk surga digandeng bersama Rasulullah Ini subhanallah Makanya Subhanallah Ketika kita menghidupkan maulid Ini adalah untuk apa? Untuk kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Bagaimana kita akan mengetahui tentang Rasulullah menghidupkan semua Rasulullah kalau kita tidak tahu siapa itu Rasulullah kapan majelis kita untuk khusus untuk membahas tentang Rasulullah tidak ada lain kecuali majelisnya Rasulullah majelis Nabi Muhammad atau yang sering dikenal dengan Maulidun Nabi lahiran Rasulullah maksudnya menceritakan bagaimana Rasulullah lahirnya kemudian besarnya bertemannya bagaimana akhlaknya ketika masih kecil beliau dikatakan al-amin dan seterusnya bagaimana bijaknya bagaimana siddiqnya bagaimana fathonahnya bagaimana tablighnya ini semuanya di dalam bacaan tadi mungkin membaca maulid betul apa betul baca riwayat Rasulullah apa tidak wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana sallallahu alaihi wasallam dulu Rasulullah begini dulu Rasulullah begini dulu Rasulullah begini dibaca dibaca dibaca cuma dibacanya dengan bahasa pada paham belum udah paham kalau udah paham enggak perlu tausiah tausiah apa artinya tapi kalau yang tadi dibaca itu komplit dari sebelum lahir Rasulullah ketika mau lahir bagaimana apa tanda-tandanya bagaimana orang-orang Yahudi bagaimana orang-orang Nasrani menanti-nanti Rasulullah sallallahu alaihi itu semuanya ada di dalam kitab riwayat Maulid cuma kadang-kadang orang enggak paham nanti mau padahal itulah Rasulullah lagi dibaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi Makanya kita bangga ketika kita membaca sejarah Rasulullah karena orang yang tidak pandai adalah orang yang melupakan sejarah. Betul apa betul? Kalau sejarah kita lihat dari Nabi Adam sampai zaman sekarang. Teliti sejarah yang paling mulia sejarah siapa? Sejarah siapa? Sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah ketika pertama? Bagaimana ketika berekonomi Rasulullah dagang-dagangnya gimana? Ketika sudah dagang Rasulullah nikah, bagaimana cara nikahnya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah dengan keluarganya? Bagaimana Rasulullah dengan istrinya? Bagaimana Rasulullah mendidik anaknya? Bagaimana Rasulullah apa dalam tablighnya? Qulil haqq walau kana ka merah berkata yang benar walaupun itu adalah pahit resikonya luar biasa orang berkata benar itu Rasulullah sudah bicara makanya kalau kita sekarang bicara yang benar dimusuhi biasa apa tidak biasa apa tidak enggak usah sama orang lain maaf Bu ngomong bener ngingetin suami kadang-kadang dimarahin sama suami ada apa tidak ada apa tidak berarti suaminya gimana nah Tapi ibu-ibu ngomong gak kalau suaminya makan haram? Bang, jangan bang, kita mesti mending makan biasa, sama tempe, sama garam, sama nasi cukup daripada nanti kita masuk. Kira-kira suaminya marah gak? Tergantung. Kalau suaminya soleh, Masya Allah, istriku yang soleha, Ya Allah, terima kasih. Gak ada duanya di dunia ini, mudah-mudahan kita sampai di akhirat. Tapi kalau suaminya semperul, kira-kira gimana? Kira-kira kalau suaminya semperul gimana? Ya, hari gini kok ngomong gitu. Kapan kita punya rumah? Kapan kita mau umroh? Loh, loh, loh, loh pakai umroh haram. Ada apa tidak kira-kira? Ada enggak? Berarti suami yang apa tuh? Semprol Betul apa betul? Bapak-bapak Ketika jujur Soleh, gini-gini Dek, kita biarin dah Kita begini, yang penting kita bener Itu adalah yang di kantor Yang di tempat kerjaan Itu haram Ayo bapak begitu aja, haram-haram-haram kayak saya enggak tahu bapa siapa dulu. Ada enggak kadang-kadang istri yang begitu? Oh, banyak. Namanya istri apa itu? Sama juga. Nah, ini subhanallah. Rasulullah bagaimana dengan istrinya? Sampai berapa hari Rasulullah tidak makan? Sampai berapa hari Rasulullah kering? Sampai Rasulullah di sini ada batunya diikat. Berapa hari tidak ada api Tidak ada ini Kecuali kurma dengan air terus Subhanallah Istrinya mengatakan sabar Suaminya juga ya Allah Dan seterusnya Ini Rasulullah padahal pemimpin Pemimpin dunia dan pemimpin akhirat begitu luar biasa, kenapa kok dikucilkan Rasulullah, bukan lagi dihina, dahkan dikucilkan di satu lembah Rasulullah dengan istrinya, dengan orang yang ikuti Rasulullah, bukan sehari bukan dua hari, sampai bertahun di dalam gua karena apa? karena Rasulullah tablihnya luar biasa, kulil haqqa walau kana, murro pahit, Rasulullah di embargo, di embargo bukan di penjara, kalau di penjara enak, dikasih Makan, betul apa betul? Kalau di embargo dikasih makan gak? Gak dikasih makan Sampai daun-daun kering Rasulullah makan Baca sejarah tadi Rasulullah SAW Makan daun kering Istrinya Seidah Khadijah Tulkubra Yang mulia istrinya Luar biasa sabar Sampai Abu Lahab Itu mantunya Abu Lahab adalah anaknya Seidah Khadijah Tulkubra Karena Seidah Khadijah sudah punya anak Sebelum kawin sama Rasul Allah, untuk menghina Seidah Khadijah, untuk supaya Melawan Rasulullah, anaknya Abu Jahal suruh cerai Kepada anaknya Khadijah yang perempuan Kenapa? Untuk supaya menghina Namanya ibu, sayang anak apa tidak? Kayaknya yang sayang dikit Sayang apa sayang banget? Kira-kira kalau anaknya Susah, ibunya seneng apa susah? Anaknya maaf maaf pisah sama suaminya kira-kira su, apa ibunya seneng apa gak bisa tidur Mikirin anaknya ini sengaja mau nyakiti Khadijah karena Khadijah membela Rasulullah Apapun yang dikatakan Rasulullah ikut apapun taroannya ini didikan Rasulullah Sampai anaknya dicerai disuruh Abu Lahab padahal pamannya Rasulullah ngajak untuk menyakiti Khadijah supaya Khadijah Khadijahnya agak rewel kepada Rasulullah, maka akan mengganggu Rasulullah, tapi istrinya tetap tegak, tidak peduli yang penting apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa apa tidak kira-kira kalau sekarang ni gitu kan kira-kira udah pak, jangan terlalu keras dah ada apa tidak, udah kayak orang lain aja dah kita jangan macem-macem, itu -macem. tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makanya kita baca maulid Ini luar biasa subhanallah Adem kalau maulid Selalu yang diajarkan akhlak mulia Bagaimana menghargai seorang istri Bagaimana menghargai seorang suami Aturan yang jelas Kata-kata yang jelas Perilaku yang jelas Inilah Rasulullah SAW Sampai diangkat derajatnya oleh Allah Karena Rasulullah akhlaknya yang saling mulia Sampai dikatakan dalam Al-Quran Jelas-jelasan apa wa Ini puncak Karena orang kalau gak punya akhlak Gak punya etika Walaupun orang kaya Jelek apa jelek? Kayaknya bilang jeleknya dikit nih Orang kalau gak punya akhlak Pak Kira-kira walaupun titulnya tinggi Jabatannya tinggi Ilmunya tinggi Tapi gak punya akhlak Ini orang jelek apa super jelek? jelek Rupanya tadi saya salah Ngomong jelek apa jelek Harusnya super jelek Betul apa betul Suami Bu Kayak, ganteng Duitnya banyak, ngasih duitnya Banyak sama istrinya Seneng gak Yang bilang seneng tiga orang Seneng apa tidak Seneng apa tidak? Jangan seneng dulu, lihat dulu Ketika ngasih Ngomongnya apa? Dek, ambil Oh seneng banget Dek, Alhamdulillah dapat rezeki Ya Allah, ini cuma sedikit ya 2 miliar Kira-kira seneng apa tidak? Tapi ngasih duit 10 miliar Masya Allah, lebih banyak lagi Dek, ini 10 miliar Dasar mata hijau Dasar istri mata duitan nggak boleh suami lihat punya duit nih ambil kira-kira seneng apa nggak kalau ambil sih ambil saya nggak tanya seneng apa nggak komisi seneng juga seneng apa nggak kalau suaminya begitu nggak seneng ya Allah dikasih duit kok kurang ajar begitu tapi duitnya kita perlu ambil dulu tapi dalam hatinya ngedumel apa tidak Ya Allah ka suami begini Saya pikir ini suami Ngasihnya lilai ta'ala Rupanya enggak Jangan-jangan nanti diungkit-ungkit nih Betul apa-betul Nerimanya itu Marah subhanallah Begitu juga suami Ya Allah Istrinya micitin suaminya Seneng apa enggak pak Enggak seneng Enggak apa-apa Mudah-mudahan istrinya Enggak pernah ada micitin Micitin seneng gak Buatin teh Seneng apa enggak Buatin kopi Seneng apa tidak pulang ngadepin istri istrinya senyum seneng apa tidak tapi ketika dia buatin teh ngajukan pak nih tehnya pak dasar orang laki pemalas ngomong gitu sama suaminya ya aja, teh aja buat sendiri gak bisa ini kira-kira istri nanti kalau gak ada istri mati loh kira-kira seneng gak punya istri begitu tehnya diminum gak bingung bingung <tuh> bingung kalau lagi aus minum juga uh, tapi kalau enggak ambil nih inilah akhlah kelihatannya remeh gak usah buatin teh gak usah duit dateng ke rumah istrinya cemberut kira-kira seneng apa enggak enakan balik ke rumah apakah warung kopi jujur tuh oh, warung kopi itu kebetulan yang punya warung perem. kebetulan suaminya udah mening Wah Kira-kira Ke rumah apa ke warung kopi Tuh pada jujur bu Kenapa ke warung kopi Karena di warung kopi Masya Allah mas Bang, pak, mau minum apa Dingin apa panas Ya Allah bapak capek ya Duduk dulu eh, duduk, duduk, duduk, duduk tehnya belum jadi udah gimana kira-kira Ada apa enggak yang begitu ah Tapi pulang ke rumah lihat istrinya. Duh, nah, pura-pura enggak tahu istrinya. "Dek, ada apa? Ada apa?" Uh, "Dek, Bapak capek, Pengen minum. Tutu-tukan? Enggak tahu dapur tuh sendiri?" Masyaallah. Betul apa betul? Terjadi apa tidak begini? Kelihatannya sepele, tapi itu keharmonisan. Keharmonisan. Bukan kita dengan ilmunya tinggi, bukan dengan jabatan tinggi, bukan dengan uangnya tinggi, tetapi akhlak yang mul Ya, makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita Istri yang solehah Itu apa sih istri yang solehah Apakah yang sujud terus Apakah yang hafal Quran Apakah yang setiap hari dilihat suaminya Lagi disejadah Tidak, tidak Kata Rasulullah salihah, Kalau seandainya kamu melihat kepada istri kamu Istrinya menyenangkan kamu Kira-kira kalau menyenangkan Senyum apa cemberut senyum apa cemberut mau istrinya cemberut makanya jangan pelit sama istri betul apa betul bu minta dikasih senyum tapi pelit sama orang lain royal kalau jalan sama orang lain duitnya banyak ngajak orang temen makan ke restoran oh, makan, makan, sudah makan satu ayam makan lagi satenya, satenya Allah. ada bangga kadang-kadang begitu Diambilin lagi, ini ambil makan-makan Ini sop buntut, enak loh, enak loh Masya Allah Ayam, sate, sop Buntut dalam satu makan Terus dilayan, diambil Pulang ke rumah, istrinya mau minta ayam Sekali aja, ayam pak Sekali-kali, ayam-ayam Syukur ada tempe Syukur ada tahu Masya Allah Nasi Berapa belanja? 80.000 Atau 90.500 95.000 jumlahnya dadadad tulis ya kasih 100.000 subhanallah pulang dari belanja mana kembalinya mana kembalinya Ada apa tidak kira-kira Kalau di restoran kembali 15 ambil ambil ambil ada apa tidak kadang-kadang begitu Sama istrinya pelit sama pelayan kepada diam nih rupanya lagi teringat Terus Ini adalah suami yang baik apa suami yang jelek Lihat Rasulullah Mengatakan apa Khairukum Khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik-baiknya anda Wahai umatku Adalah kepada keluarga anda Jangan anda baik kepada orang lain Keluarganya tidak baik Tapi yang lebih baik Kepada keluarga baik Sama orang lain juga Baik Tapi kalau suruh pilih Sama orang baik Sama keluarga baik Mana yang dipilih Kayaknya mesti mikir, gak apa-apa, nanti tahun depan mudah-mudahan ada maulid lagi ya. Insya Allah, ini, inilah kelihatannya sepele, kelihatannya sepele. Tapi ini mempunyai makna yang sangat luar biasa. Apalagi jelekin istri di luar, jelekin suami di luar. Ini namanya orang apa ini? sem Sem-prul ditanya gimana istrinya Pak ya daripada nggak ada Allah. <laughs> misi mending ada statusnya jadi ada kadang-kadang anak nggak suami yang begitu kok pada diam ada yang lebih dari ini ya udah kadung ibunya anak-anak mu Allah lebih lagi nih ditanya gimana keluarga istri? Alhamdulillah harus jangan begitu gimana very good Anda yang lebih. Gak ada duanya di dunia. Mudah-mudahan sampai di akhirat. Enak apa tidak? ada kesalahan. Tutupin. Quran yang mengajarkan. Hunna libasun lakum wa antum libasun laun. Ini yang begini, yang sejati. Betul apa-betul? Ini diajarkan Quran, diajarkan Rasulullah. Istrinya ditanya. Gimana? Abang? Ya. Payah suami. Astagfirullahaladzim. Ada gak orang begitu? Malah kadang-kadang belum ditanya Aduh, suami saya begini, suami saya begini Eh, mislim mending, kalau suami saya Masya Allah, tiga bulan gak pulang Terita sana, terita sini Kira-kira baik apa jelek? Berarti suami yang seperti tadi Suami yang baik apa jelek? Gak ngakuin, gak apa-apa Nanti ada Allah loh, ditulis nih Nanti Allah tidak mau meminta dari mulut kita. Tangannya yang bicara. kalau tangan ga bisa bohong. kalau mulut? Mulut? Bisa apa sering? Sering apa bisa? Sering! Makanya kemana kejadian yang fatal di Indonesia ini, yang bikin kacok di Indonesia ini, kalimatnya itu bohong. Jangan mau gak ada yang denger ya, udah bagus kalau gak denger gak apa-apa ada gak orang yang ngomong begitu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau oh ternyata tahu semuanya siapa yang ngomong bener ahok itu ngomong begitu, karena apa? yang paling aib adalah bohong aib, bohong makanya ditujukan kepada umat islam kepada quran, bohong Karena kalimat yang paling aib adalah bohong Makanya Rasulullah pernah berbicara Al-mu'min la yakzib Al-mu'min la yakzib Kata Rasulullah Mu'min itu tidak mungkin bohong Karena apa? Selalu ingat kepada Allah Kita kalau bohong Allah katakan Ini pembohong Kira-kira pantas tidak masuk sorga pembohong Makanya Rasulullah yang menerangkan Al-mu'min la yakzib Orang yang mu'min tidak akan bohong Sahabat Nabi menjawab Wa insarak ya Rasulullah Walaupun dia nyuri, walaupun dia nyuri tapi tidak bohong. Wa inza nak ya Rasulullah, walaupun dia zina, walaupun dia zina dia tidak akan bohong kalau betul-betul beriman bahwa Allah selalu memperhatikan kita. Itulah mukmin yang sejati, mukmin yang sempurna tidak akan bohong. Makanya kalimat bohong ini kalimat besar luar biasa. Rasulullah pertama kali yang dituduh adalah sebagai apa? Pembohong. Ingat apa tidak? Padahal enggak ingat? Dulu Rasulullah dituduh pembohong Kazab Kazab artinya apa? Sangat pembohong Itu dulu Rasulullah dituduh Sama orang-orang kafir Saat ini orang Islam juga dituduh sebagai apa? Pembohong Ternyata ada Allah Ternyata ada Allah Bukan ternyata, memang fakta bagi kita Tapi dia lupa Eh, ditunjukkan Ketika kemarin orang Islam Beraksi Ketika khususnya ketika aksi dua Jumlahnya banyak apa tidak Sampai dua juta Kurang lebih Betul apa betul Yang tidak disangka oleh siapa-siapa Yang tidak disangka eh Ngomong yang tadi bilang Nasehatin Jangan mau Betul apa betul Yang ngomong siapa kok pelan-pelan sih kul hak walau kana ini cerita sudah diterangkan di TV ada apa tidak ada tai aku pelan-pelan TV kemana mana-mana udah nyebut enggak ada masalah kecuali kalau yang belum jelas hati-hati betul apa betul betul kalau udah jelas kita masih enggak berani juga ya udah kubur aja betul apa betul, betul. dibilang jangan mau dibo ami setelah setelah kejadian itu subhanallah yang aksi dua komentar cerita sama wartawan wartawan luar negeri mengatakan itu yang demo demo eh, yang jawabnya pelan-pelan <laughs> kalau tahu jawab enggak tahu nah, itu yang demo katanya diapain tuh pada tahu semuanya pada suka nonton TV Iya dibayar Maaf maaf kemarin ada yang ikut apa tidak ada yang ikut apa tidak duitnya masih ada habis Wah bukan habis ada di kepancing bukan habis memang tidak di Malah keluarin betul apa betul berarti kalau faktanya tidak ada kebohongan apa tidak siapa yang bohong toh siapa yang bohong jelas apa tidak kira -kira. inilah Rasulullah bahwa jangan sekali-kali bohong ini kita bukan mau menghina tapi kulil haqqa walau kana merah Rasulullah tablid nyampaikan apa yang ada nah ini kita supaya kembali lagi dengan maulid jangan sampai kita suka bohong Sering apa tidak orang bohong Sering sama dirinya bohong Sama orang tuanya bohong Sama istrinya bohong Sama suaminya bohong Sama anak kadang-kadang Sama tetangga Sama aparat Aparat sama rakyat Loh lebih keras lagi Ini subhanallah kebohongan yang menjadikan kehancuran Makanya pertama kali itu subhanallah Allah balas Jangan dianggap Allah itu tidur, Allah itu ada. Anda mengatakan orang muslim yang aksi itu bohong, yang karena tidak datang kecuali karena du duit, ternyata yang bohong siapa? Oh. Kalau orang pembohong begitu jadi pemimpin kira-kira gimana? Kira-kira, kira-kira kita boleh. Anggap aja kita pengamat. Kira-kira kalau pemimpin pembohong gimana? Saya belum kemimpin tundak dulu karena belum kompak Bu punya suami seneng apa tidak ya yang seneng dikit seneng apa tidak kalau suaminya pembohong seneng apa tidak Oh centl masa kalah Pak Pak punya istri seneng apa tidak kalau istrinya pembohong seneng apa tidak uh lebih kalah lagi Gimana kalau punya pemimpin pembohong kira-kira seneng apa tidak seneng Makanya kalau yang ini kita kita lagi diuji sama Allah bentar lagi nih bentar lagi warga Jakarta khususnya ini nggak tahu di sini warga Jakarta apa Bogor nih semuanya Bogor Oh ada Jakarta paling tidak saya itu Subhanallah Itu lagi diuji. Mau milih pemimpin yang mana. Kita tidak bicara yang muslim atau tidak muslim. Itu urusan sudah selesai. Suratul Ma'idah. Betul apa? Tapi kita mau memilih pemimpin yang pembohong apa yang tidak pembohong. Nah kita lagi diuji Jakarta sebentar lagi. Paham apa tidak? Ini subhanallah. Dia jelas. Bohongnya jelas apa tidak? Jelas. Satu lagi. Rasulullah menganjurkan kita untuk berakhlak mulia. Kembali lagi kepada Rasulullah. Itu hanya sambil lewat contoh aja. Betul apa-betul? Contoh boleh gak? Lihat Quran banyak contohnya. Cerita Fir'un, cerita Namrud, cerita kaum Ad, cerita kaum Samud. Betul apa-betul? Banyak apa tidak? Bahkan cerita Ib. Itu gak enak nyebutnya. Temen lama ya. Bahkan Quran cerita tentang Ib ibu-ibu nggak -ibu kenal Masya Allah nggak kenal iblis Bu kenal- kenal di mana <tuh> kenal di mana Oh di mana-mana harta di majelis saja kadang-kadang dilus-lus siapa yang ngelusin ada nggak yang dilusin mana yang dilusin lihat kalau sudah duduknya goyang sedikit nih <tuh> <tuh> itu berarti di samingnya siapa Nah Orang-orang yang suka hadir majelis biasanya kadang-kadang ngantuk. Siapa yang bikin ngantuk? Amin. Makanya ada resep, Bu, Pak. Kalau ada orang enggak bisa tidur, tahu enggak bisa tidur? Ada penyakit apa yang enggak bisa tidur namanya? Nah, tahu. Pergi ke dokter, dokter saya enggak bisa tidur, tolong kasih obat tidur, kasih ini, kasih ini. Masih juga rupanya keras banget ininya. Enggak mempan, enggak mempan. Bilang sama dia. Kamu pengen tidur, ga usah pakai duit, ga usah minum lelap, ga usah minum obat penenang ga usah ini. Hadir majelis taklim. Lima menit dijamin. Betul apa betul? Sering apa tidak? Ini maaf yang sudah mulai ngantuk barangkali. Karena acara dari pagi. Ini. Betul apa betul? Namanya manusia, ga usah yang hadir. Ustadznya aja kadang-kadang di depan ada yang singh. Tapi kalau Ustadz, mungkin maklum malamnya udah kemana-mana. Betul apa-betul? Tapi diganggu apa tidak? Diganggu pas lagi disuruh naik. Tadi ngomong apa tadi? Ada apa enggak Ustadz begitu? Tadi ngomong apa tadi? Loh tadi Ustadz sini? Waduh gak tahu nih ke bawah ke bawah sama siapa? Gak enak banget. Kalau Ustadznya aja bisa ngantuk, kira-kira yang di depannya bisa ngantuk apa lebih ngantuk lagi? nah ini udah biasa dimana-mana makanya kalau ada orang sakit gak bisa tidur ajak ke majlis ke majlis diir panjangin aja dikit sedikit kadang-kadang masya Allah kadang-kadang ada lagi lagi taklim, lagi tausia panjang dikit ini, udah lihatnya ke atas cooom ada apa tidak kadang-kadang? yang lebih parah lagi kadang-kadang gak bawa jam di tangannya tapi gini maksudnya apa tuh? Ini yang ngarahin-ngarahin begitu biasanya siapa? Loh, oh banyak sih. Implis, betul-betul. Ini oh, betul. maaf, bu, ada rahasia khusus. Mau tahu enggak? Rahasia suami yang ibu-ibu kadang-kadang enggak tahu. Pengen tahu enggak? Hah, yang tahu pengen tuju nanti habis acara aja deh. Pengen tahu Bang Itu kalau Jumatan paling kelihatan. Jumatan yang paling tahu khotip-khotip ini. Karena di atas kan? Nah, memnya nggak ada di sini itu di atas kelihatan orang lagi Jumatan Subhanallah kadang-kadang ada suami malas salat Jumat ada apa tidak kadang-kadang berangkatnya kalau sudah akhir ada apa tidak kalau istrinya sholehah sedih apa tidak punya suami gitu sedih Subhanallah suatu hari suaminya berangkat dari rumah jam 10 Masya Allah Suamiku sadar Suamiku hebat Khotib belum datang Marpot pun mesti ngurusin yang lain-lain Suaminya udah berangkat Istrinya seneng apa tidak? Leng Kalau yang solehah Ini seneng subhanallah Suamiku baik Suamiku baik Cerita sama orang lain Alhamdulillah Sekarang suamiku kalau Jumatan Jam 10 udah cepet-cepet ke masjid Masya Allah Istrinya seneng tahu-tahu ke masjid Maaf Bu ini rahasia ini bukan suami ibu, suami orang lain itu ke masjid, tahu tau apa? karena kalau jam 11 tiang-tiang udah penuh tiang-tiang udah penuh, senderan penuh, jadi besok saya Jumat depan jam 10 katanya untung apa? nyari kenapa nyari tiang? nah Untuk supaya sendera Ketika dipijitin sama disenderin Kira-kira cepet gak tidurnya Khotib baru naik Assalamualaikum Apalagi kebetulan khotibnya agak umurnya tua dikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <Sihilah <Sihilah> Ada apa tidak kira-kira <Sihilah Sihilah> Pak maaf jujur Ada gak yang pernah begitu Alhamdulillah jujur semuanya Ini subhanallah duduk cari tempat saudara sampai kadang-kadang khatibnya ke bawah karena sudah bukan ngantuk sambil ngop lagi. Ah, enggak ditutup lagi. Ah, khatibnya lihat begitu ke bawah enggak? Ah. Ini pengalaman kita subhanallah. Kok bisa begitu sih padahal tadi sekur di rumah? Padahal tadi sebelum berangkat udah dibuatin kopi, tapi masuk ke masjid ke majelis taklim ng malah kadang-kadang bukan ngantuk berkeruh sambil di, di tiap oh, ada apa tidak? maaf-maaf ini jujur-jujur, ini cerita jujur aja ada apa tidak? Masya Allah mudah-mudahan solehin semuanya nih. sampai oh, dibangunin kamu batal tadi duduknya gak merapat gini oh, gak apa salat akhirnya salat wudunya gimana? terima gak sholatnya? nah ini ini setan iblis Boleh, ya, ganggu kita terus terus Iblis itu memang sudah berkomitmen Akan mengganggu Adab dan umatnya Dan sombong Kalau sombong tidak kenal tawadu Betul apa betul Orang yang sombong Itu gak kenal merasa merendahkan Diri, merasa dia paling hebat Merasa ini itu Kita lihat Al-Quran Allah menceritakan kepada umat Nabi Muhammad Di dalam Quran itu berarti menunjukkan Inilah mukjizatnya Rasulullah SAW untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad bagaimana maka ditunjukkan musuh paling utama kita baca surat yasin dikatakan dalam surat yasin dikatakan alam ahad ilaikum ya bani adam an ta'budush innahu lakum aduwwun Mubin ada apa tidak? Allah ngingetin. Hei, umat Nabi Muhammad, hai hey, manusia, aku apakah aku, apakah kalian ingat aku sudah berjanji kalian sudah berjanji kepada aku dan aku sudah mengarahkan kepada kalian jangan sekali-kali ngikutin arahan. Tuh nyebutnya enggak mau, enggak apa-apalah teman lama begini. Memang kadang-kadang kalau teman kita jelekin enggak enak ya? Temen apa bukan? Sekarang bilang bukan Dulu? Adan Allah wa'akbar wa Saya tanya bilang Bentar lagi Kamu kan nanti ada janji Kalau kamu salat ke masjid Kamu akan buang waktu Subuh kan masih lama Satu jam lebih terus setengah jam lagi untuk istirahat Nanti bangun mandi sholat Kan masih ada waktunya Oh iya juga Terima kasih Ada apa tidak kadang-kadang begitu? Berarti siapa itu? Temen apa bukan? Terima kasih lagi Ketika tidur lagi Bukan setengah jam, satu jam setengah Pas bangun Mataharinya Wih, Mataharinya hari ini kok cepat banget Yang disalahin mataharinya Ada apa tidak? Masya Allah, padahal tadi diganggu oleh Setan Tapi terima kasih sama setan Padahal mau menjerumuskan kita kemana? Neraka, sifatnya setan Dalam mukjizatnya Rasulullah yang terbesar itu adalah Al-Qur'an diterangkan oleh Allah. Ketika dia menyembah atau ketika dia tidak taat sama Allah, ketika disuruh sujud dia tidak mau, maka setan itu dipanggil, iblis itu dipanggil oleh Allah, dipanggil. Jadi sistem dipanggil itu udah dari dulu, udah. Paham apa tidak? Dipanggil setan atau iblis dipanggil, ditanya oleh Allah. 5. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu sujud ke adab bukan Adam yang menyuruh ingat yang menyuruh siapa Allah maka dia dengan sombongnya sombong iblis mengatakan mengatakan anak Khunani tadi belum dihukum oleh Allah dia tidak taat belum dihukum oleh Allah Ketika dipanggil dia sombong mengatakan ana khairun marah Allah. Baru diperintahkan oleh Allah kena hukum karena apa? Sombong. Makanya kalau dalam hadis qudsi dikatakan orang yang sombong berarti melawan Allah. Dulu yang dulu sombong siapa? Enggak kenal lagi padahal kenal banget baru cerita. Siapa yang super sombong? Iblis bukan? Setan bukan? Kayaknya enggak enaklah kalau cerita setan. Rupanya misi komitmen di janjinya. Iya. Jadi enggak mau dari pagi tadi subuh mau hadir Maulid tapi enggak mau menistakan setan, ya. Begitu. Itu setan sombong apa tidak? Yang paling jelek adalah siapa? Kenapa setan dimurkai oleh Allah? Karena sombong, abawa was Dia tidak mau bukan tidak mau karena malas, tapi tidak mau karena sombong. Ada orang tidak mau salat karena males mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau bilang salat, ngapain salat? Aku sudah punya duit banyak. Aku tidak perlu dengan salat. Sombong apa tidak? Nah, ini mau jadi setan Paham apa tidak? Tapi kalau ngurus salat nanti dulu dah saya nyusul. Ada enggak kadang-kadang? Padahal enggak mau salat nih. Ya udah duluan ya. Doain supaya dapat hidayah saya besok bisa nyusul. Ada enggak kadang-kadang begitu? Padahal ngaku ini dulu pernah begitu. Ini subhanallah. Tapi kalau orang yang jahat salat, katain salat. Saya enggak perlu salat, rumahku udah bagus, jabatanku tinggi. Ngapain salat? Buang waktu. Tuh ini namanya orang males apa orang sombong Nah kalau sombong Temannya Kalau sombong temannya Nah ini Maka sifat yang dibenci oleh Allah Dan Rasulullah Kita menghidupkan sunnahnya Rasulullah Tinggalkan sifat sombong Hati-hati baru punya ilmu sedikit Pidato sedikit Ngajar sedikit Muridnya tanya Ustaz maaf Ini kayaknya kurang pas Yang guru siapa? -du -du -du -du. Ada gak kadang-kadang ustaz begitu? Ini sombong buat Oh iya sebentar ya Nanti ada sesi pertanya jawab Kan enak Ini enggak Tanya dibilang Yang guru siapa? Ustadz kayaknya gak pas nih Ustadz sebagai seorang guru Kau mengajar Kau berdakwah Tapi kau masih meroh Kau pada diem nih Ada apa tidak? Tidak Rokok, Ustadz maaf, punten Rokok kayaknya gak pantas deh Ustadz Eh, yang tahu siapa? Itu yang punya ilmu apa saya? Hududududu. Ada gak kadang-kadang Ustadz begitu? Masya Allah oh ya, Terima kasih, cuma Ustadz udah biasa, ini susah Doain ya, mudah-mudahan Ustadz janji akan berhenti Enak apa enggak kira-kira? Ah, punya Ustadz begitu, jangan bilang Eh, yang tahu siapa? Ustadz Ustadz mengajar kepada kita Orang yang bukan muhrim Dilarang kita bersalaman, sentuhan Betul apa? Betul <SILENCIO> Tapi saya lihat Ustadz habis ceramah Ada perempuan yang ikut salab Sama Ustadz, Ustadz terima Ada gak kadang-kadang? Dia omongin begitu Marah Ustadznya Eh saya Ustadz, kalau kamu gak boleh <SILENCIO> Ada apa tidak kira-kira? Ini namanya Ustadz apa? Semprul Semprul <SILENCIO> Ini sombong, gak boleh. Harusnya, oh iya ya mudah-mudahan lain kali saya tidak. Cuma kadang-kadang susan olak ibu-ibu, dateng terus mau salaman. Ada apa tidak begitu? Nisi mending, tapi dia bilang, saya yang tahu, saya gak apa-apa. Anda baru belajar sedikit, udah kurang ajar. Saya guru, harus taat sama guru loh Waduh, kalau taat beginian, kira-kira kita lari apa terusin? Ayo bingung. Nah... Ini, ini subhanallah sombong, diingetin dikit, sombong, gak usah ustadz, anak yang dipihara oleh ibu dari orok kecil gak tahu apa-apa, sudah gede, sudah sekolah, sudah kerja, duitnya banyak, ibunya ngingetin, nah kalau boleh jangan begitu, ah ibu rewel, ada apa tidak? Ah, ibu ngerti apa Ibu tidak sekolah Saya yang tau Bapaknya ngingetin lagi Bapak juga Bapak itu orang kuno Ada apa tidak Ada apa enggak Berarti ini anak-anak apa Semprul Kita supaya habis maulid Akhlaknya Rasulullah eh, Ibumu Ayahmu, siapapun anda, ilmunya setinggi apapun, duitnya sebanyak apapun, jabatannya setinggi apapun, kamu tetap anak. Kalau bukan ibu dan bapak, kira-kira itu anak jadi apa? Betul apa betul? Ini subhanallah, anaknya udah nakal kata ibunya. Kalau tahu dulu masih kecil, saya apain, Bu? Bis seperti kut Tapi udah gede Gak susah apa tidak kira-kira Nah ini subhanallah Ngecewakan orang tuanya Sedih orang tuanya Walaupun duitnya ngasih banyak Mobilnya, ininya Tapi kalau kurang ajar Mau gak bu, punya anak kurang ajar Gak mau sombong Dia merasa bisa, merasa ini Ini sombong, ini adalah musuhnya Allah Makanya kalau sudah sombong Allah biasanya jatuhkan di dunia sebelum di akhirat Apa tidak ingat kita surat al-wakiah Mengatakan apa? Idza waqa'atil waqi'a Ini ada kalimat khafidah, aku akan jatuh ke yang merasa dirinya rafi' rafi itu yang merasa tinggi alias sombong. Dulu Firaun sombong apa tidak? Sebelumnya setan iblis sombong apa tidak? sombong udah di surga dijatuhkan ke dunia dan dilarang oleh Allah balik lagi ke sorga kalau Nabi Adam dia berbuat salah diakui dan tidak sombong dia diturunkan ke dunia tapi nanti akan balik lagi ke betul apa betul kalau setan iblis dulu di surga karena sombong ini sombong yang membedakan Kenapa setan nggak balik lagi ya ke surga padahal dia sudah di surga karena sombong Inget da Fir'aun Dia sombong Mengatakan Ana rabbukumul al a'la Ini sungai Nil Satu-satunya sungai di Mesir Dari ujung Mesir sampai ke Mesir Sampai ujung Mesir Itu satu sungai Jarang hujan Gak ada sungai banyak Satu itu Untuk pertanian Untuk minum Untuk mandi Untuk semuanya dari situ Itu kadang-kadang pasang surut Fir'aun mengatakan Ini sungai tidak pasang dan tidak surut Kecuali perintahku Wow Sombong apa tidak? Sombong apa tidak? sombong yang lain-lainnya samut ya enggak apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari kami wah sombong diberi kekuatan sombong akhirnya semuanya dihancurkan apa tiga sama Allah Firaun karena sombong di sombong di atas air dia mengatakan hadhil anhar anhar itu sungai air bukan air matinya di atas air betul apa betul Ditunjukkan oleh Allah Di dunia sebelum di akhirat Kaum samud, kaum ad, kuat luar biasa Dibawa angin Cing. Mati apa tidak Hancur apa tidak Hancur semuanya Itu dulu, saat ini ada gak orang sombong Yang dihancurin sama Allah Ada apa tidak Siapa itu Wahok oh, lagi Coba kita lihat Kemarin waktu dikatakan tersangka Ketika dikatakan tersangka Orang biasanya harusnya sedih apa tidak Tapi dia sedih apa gak sedih Gak sedih bangga Malah bagus biar lebih cepat katanya Biar lebih cepat ke pengadilan Supaya orang itu pada tahu Saya itu benar Benar apa tidak Ada gak omongan begitu di mana TV, TV. gak apa-apa nonton TV untuk begini ya nggak? Ada apa tidak ibu-ibu Terus ngomong lagi Tolong para wartawan Liput ya liput Ada gak Ada enggak? Liput supaya adil dong seperti seperti yang di sidang sebelumnya siapa? Loh, enggak ada yang pada nonton Jessica ya? Ada enggak yang ngomong begitu siapa? Hup? Hup. Itu subhanallah. Kita bukan mau menjelekkkan contoh. Boleh contoh. Itu mengatakan apa? Mengatakan sidang biar dianuhkan subhanallah ini kita ngambil maklumat jangan sombong ini ketiga sidang bilang tolong liput ya biar adil seperti C Sika ada apa tidak di TV bilang begitu ada apa tidak subhanallah Allah kabulkan juga nah sidang diliput oleh TV sidang pertama, sidang kedua, sidang ketiga betul apa betul Kayak Jessica bener Masya Allah Orang semua nonton apa tidak Cuma bedanya dikit Kalau Jessica nangis apa tidak Nangisnya di awal apa di akhir Kalau logika Pantes gak orang sudah usaha Kayaknya gak dapat atau takut gak dapat maka nangis, pantes apa tidak oh, Pantes, takut Dia gak berhasil Nangis, entah sungguhan gak sungguhan Di turusan kedua menangis buaya, apa nangis ular, apa nangis apa Nggak tahu Tapi yang ini Allah tunjukkan tuh Belum apa-apa baru duduk pertama kali Nangis seperti tidak? Katanya pemberani Ini subhanallah Kok nangis? Kenapa? Ini Allah lagi tunjukkan Tuh Jangan sombong Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita Hati-hati dengan sombong Sombong ini musuhnya Allah berbuyutan Akhlaknya Rasulullah Itu adalah tawa itu merendahkan diri Tahu kisahnya Rasulullah ketika masuk ke dalam Mekah Dari Madinah mau membuka kota Mekah Tidak ada sedarah pun, setetes darah pun yang tumpah Orang Mekah pada ketakutan sama Rasulullah Kalau kita begitu, kira-kira, wah tuh pada takut tuh Enggak, Rasulullah masuk kota Mekah sambil menundukkan kepalanya Sampai dalam riwayat, janggutnya kena ke dalam ontanya Kenapa? Bukan merasa, wey, saya menang. tuh orang-orang Mekah, jahat, kalah. Enggak. Rasulullah tunduk, Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Sampai nunduk dalam riwayat, janggutnya itu kena geon. Ke Tanya, berarti nunduk banget apa tidak? Nunduk banget. Tidak sombong. Tidak ada kalimat sombong, padahal menang. Menang total. Itulah Rasulullah SAW Makanya ketika kita baca maulid Itu tadi sudah banyak sekali Kalau kita ceramah baru dua masalah aja Sudah waktunya habis Betul apa-betul Kalau dalam maulid Kalau Rasulullah dipanggil Rasulullah datang apalagi yang manggil orang miskin Rasulullah makin cepet. Kalau sekarang umumnya kalau dipanggil orang datang tapi yang manggil orang kaya apa yang miskin lebih cepat. Jujur semuanya. Kalau yang manggil lebih cepat orang miskin atau orang kaya? Itu bukan sifat Rasulullah. Rasulullah orang kaya tidak tengin, orang miskin datengin tapi baca wa kadza idza da'ahu kalau orang miskin yang memanggil ajabahu ijabatan muajjalah menjawabnya dengan lebih cepat Rasulullah subhanallah kenapa menjaga perasaannya ini Rasulullah akhlaknya yang sangat luar biasa ya ini yang diajarkan oleh Allah makanya Allah menawarkan kepada kita bahkan menganjurkan memerintahkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Asana inilah Maulid. Jadi Maulid adalah begini. Kemarin di Monas itu acaranya undangannya apa? Jumat ah Kubro, Maulid Akbar, aksi ibadah gelar sejadah. Betul apa betul? Berkatnya Maulid Allah lembutkan bangsa Indonesia yang muslimin. Yang tadinya senang Maulid, hadir. Yang enggak senang Maulid, hadir. Hadir apa tidak? hadir, semuanya bersalawat yang tadinya musuh-musuhan lembut, bersatu umat islam, berkatnya maulid rasulullah sallallahu alaihi sallam dan dulu, apa namanya salahuddin alayyubi, ketika mau menjatuhkan, itu betel Maqdis di tangannya orang-orang kufar yang dolem, tidak bisa tidak bisa, acara yang dibuat oleh apa namanya salahuddin alayyubi untuk mengumpulkan, persatukan umat islam, adalah dengan acara maulid Makanya kalau kita lihat sejarah, yang pertama buat maulid secara dohir itu adalah siapa? Salahuddin alayyubi. Yang bisa mengambil kembali lagi. Makanya kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara ini acara yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini dilembutkan hatinya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan majelis zikir ini mudah-mudahan tambah berkah. Insyaallah guru kita yang mulia, da'il Allah Ustaz Muhammad Arif mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan juga semuanya para ulama-ulama pejuang Di Indonesia ini mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Mudah-mudahan masalah-masalah yang terjadi Pepecahan yang ada ini Mudah-mudahan diselesaikan oleh Allah Dengan sebaik-baiknya Agar Indonesia tetap bersatu Tentaranya bersatu Polisinya bersatu Rakyatnya bersatu Umat Islamnya tidak dipecah belah Sama orang-orang yang mau mecah belah Betul apa betul. Ini kita mohon mudah-mudahan di majelis ini nanti sebentar lagi akan doa-doa kita dengarkan dan kita aminkan. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita semuanya. Mudah-mudahan yang suaminya hatinya keras dilembutkan hatinya. Mudah-mudahan yang tadinya pelit jadi kepada diam, Pak. Jadi ba baik, yang tadinya istrinya tukang jawab suaminya, ditanya satu jawabnya 10. Mudah-mudahan lembut hatinya bisa menjadi rumah tangga rumah tangga yang bahagia. Anak-anaknya mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berakhlak akhlaknya Rasulullah dan mudah-mudahan kelak nanti kita bersama Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita sebentar lagi akan mendengarkan doa, kita aminkan. Keluarkan dari lubuk hati kita, mudah-mudahan majelis ini makin berkah, makin diridhoi oleh Allah, Indonesia jaya dan dijaga oleh Allah, NKRI-nya tetap utuh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadza wabillahi taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.